Boyo-boyo kan kawinan. Ngeconteng iki. Ya, ini bunda ini. Seneng <gajan>, digabung kawin terus. Boyo-boyo pangrengasir. Halo guys. Kembali lagi di vlog sekali ya enggak mau ke Semarang. Zoom! Kebun binatang biar pembaran. Ini binatang. In, in. Ada gajah, bebek, topi. Oke, kita let's go. di Semarang Zoo tapi ini kayaknya baru dibuka ya jadi masih sepi belum pada ke... dan aku ini janjian sama orang di Boot Park kita juga, oke kita ke sana yuk jadi saat dulu masuk sebelum masuk Dangan dulu, jangan cuci kaki, jangan pakai sepatu. Tak ada tapi tak sing adus. Sebelum masuk, kita itu harus cuci tangan dulu. Tapi kan aku udah cuci tangan di sini. yang ada orang mandinya. Kalau di sini eh enggak ada yang mandi. Hanya kencing. Ya, adanya kencing. Terus eh cuci tangan. Setelah itu, mungkin kalau yang punya helm sini tanker, bisa pakai dulu juga, isi dulu tiket, kita langsung duduk. Cek i-bro. Sudah betul ya, Pak? Sudah betul. Enggak tahu ada apa. Sudah Bapak adanya lah. Sudah ada. Dingin mewacamu. Nah, enggak, enggak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak enggak, enggak, <tasi> enggak, Ini kita nginceng aja karena masih di Tatiha ternyata kalau potong kita itu pakai Raffia Aku baru tahu, misalnya gitu lah saya mau potong kita pakai Raffia <tasi> tali, eh apa? Oh, benar normal Senar gelesan oh Senar gelesan Senar gelesan Buni kayaknya Kenapa reptil? Enggak reptil mas Ada reptil reptilnya? Tidak, Ada reptilnya? Enggak, ada harimu Malam Ada primata juga Ah Terus benek kek Ini musim gitu nek Ada kakak tua <laughs> ya, Oh ini dia <laughs> Oke, ini kita udah masuk ke dalam dan ketemu sama mas Duh, mas timbasnya melalui wok Selamat Gantinya pak dokter Pak dokter siapa? Hendrik Pak dokter Hendrik Jadi pak dokter ini Disini untuk menangani Satwa-satwa yang ada disini Yang sakit atau? Yang sehat dan dari Oh berarti kalau yang sakit Kayak semacam di gitu ya dia Yang, yang sehat teman pradantif Ada di kasih ubat Kasih vitamin juga aja Pertama hmm. hmm. Andanya di semproteksi Dari kita Oh ya itu penting banget seolahnya ya, ya. ya Untuk pencegahan lah Jadi di sini juga ada tempat buat penanganan kalau misalnya ada satwa yang sakit. Ya, ada karantina, nih, ada karantina nih aja. Karantina. Ah, biasa. Ternyata ada komplit ya di sini. Jadi, sendiri atau ada gedeker yang lain? Ada dua, dua spot Sama ada kayak eh tempat tim satwa ya. Itu Pak, itu bayar. Iya, <laughs> bayarnya apa? <laughs> bayar daerah. Mas Dimas. Enggak oh. tahu. Ya, halo teman-teman Nyeresa. Teman Kita oh, liburan tipis-tipis. Tipis, -tipis. Ah, tipis di, banget. Di Semarang ya? aja di Semarang. Eh, aja. Iya, Jog. Emang, emang rencananya nah, aku mau nge-vlog wisata sama kulinernya Semarang. Wah, mantap. Mantap, Just, Gandas. Nanti bisa konsultasi aja, Jon. Siap, Jon. Semarang apa ada ada apa aja itu. Wah, banyak sekali mm. yang harus kita coba. Oh, siap. Biar Indonesia itu tahu bahwa mm. Semarang itu hebat, mm. besar, mm. Uh, uh, unik. Mm. Uh, Tandik, Just... cantik rabber je zase. Oh! Oh! oh. oh. oh. ma cantik tapi ma cantik <laughs> Manis cantik kok Oh manis cantik kok manis Harimau Sama singa Sama singa ah. t-rex, ya? <laughs> Kajak, kucing Sama eh, oh, uh -huh. Di atas Itu sama itu Namanya Hari mau Bengala. Hari mau Bengala. Yang putih namanya Anggun. Yang putih cewek. Ya. Namanya Anggun yang putih yang ceplak. Landep. landep. Keso, yes, ini landep. Yes, Bisa yes, aku mau Guys, kasih nama Lancip. Hmm. kita ke kandang buaya. Kandang muara, ne? tetapi ya jabanya yang, yang lepas juga di sini, mah? Eh, ya ini termasuknya. Ia. Garangan aja dah. Saya suka ini, akrobat akrobat. Brazilian kayak jempol-jempol lo. Ayo, otak ke balik. Otak ayo ke balik. Saking Namanya siapa? Oh, Awa-awa. Tapi enggak ada namanya. Juga punya nama. Hey yang di sana yang ada di sini semua kada bicara yang benar Kenapa di bisa? kawinan. Nge kawin terus? boyo, -boyo Punya <tansi> nama Zagrej se, kaj pa si cowok? Ya, cowok, Bagong. Bagong, gendut ko. Tuh, zihara. Zagrej, zagrej, zagrej, zagrej. Zagrej, zagrej, zagrej. Zagrej, zagrej, zagrej, zagrej,